kem sedarlun berita malam edisi hari ini Minggu 29 April 2018 dibacakan Ardian Syah Sindikacuranmor dibongkar pelaku dan penadah diamankan Bupati Galus catat 5673 warganya belum terekam dalam e Jatah pupuk subsidi Aceh Tamiang 41709 ton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 Sudarlun Satreskrim Polres Loksemawe berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah itu tiga hari lalu. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga sukses meringkus dua tersangka. Masing-masing berperan sebagai pelaku, pencurian, dan penadah. Kapolres Loksemawe AKBP Arilasta Irawan melalui Kasatreskrim AKP Budina Suha mengatakan dua tersangka yang berhasil ditangkap adalah YU 47 tahun, asal Samudera Aceh Utara dan DU 34 tahun, asal Banda Sakti Loksmawai. YU yang merupakan residivis kasus penadahan kini kembali diamankan dengan dugaan sebagai penadah. Sedangkan DU yang notabene residivis perkara narkoba kali ini ditangkap atas dugaan sebagai anggota sindikat Curanmor. AKP Budi memaparkan dalam beberapa bulan ini pihaknya mendapatkan beberapa laporan polisi terkait kehilangan sepeda motor di wilayah hukum Polres Loksmawe Dari laporan tersebut, pihaknya pun terus bekerja mengungkap kasus curanmor itu. Sudarlun sebanyak 5.673 warga Kabupaten Goyolus dilaporkan sudah wajib mengantongi kartu identitas berupa kartu penduduk elektronik atau KTP elektronik yang belum terekam data di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bupati Galus M. Amru di Balai Musara Blank Kejeren kemarin mengatakan masih banyak penduduk yang sudah wajib KTP tersebut terkesan selama ini belum mengantongi kartu identitas berupa kartu elektronik. Sehingga sangat dibutuhkan perancamat dan perangkat desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurus dan membuat KTP elektronik. Bupati mengatakan KTP Elektronik merupakan salah satu persyaratan penting dalam setiap urusan dan kegiatan selama ini. Namun demikian, sejumlah masyarakat terkesan anggap sepilih sehingga belum merekam dan melakukan perekaman data di disduk capil tersebut. Dari sisi lain, Bupati Galus mengatakan jumlah penduduk galus yang tercatat di disduk capil dengan data penduduk di kantor pusat statistik kabupaten terjadi perbedaan dan selisih jumlah penduduk selama ini di galus. Sudarlun jatah pupuk bersubsidi untuk petani di Aceh Tamiang sebesar 41.709 ton penyaluran kepada petani sesuai kebutuhan rencana definitif kebutuhan kelompok tani yang ada di Aceh Tamiang. Sejak Januari hingga saat ini sudah 30 persen pupuk subsidi disalurkan oleh 3 distributor pupuk subsidi di Tamiang. Kabir Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Aceh Tamiang Yunus SP didampingi Kasi Pupuk dan Usaha Tani Irwan HDSP Mengatakan pupuk subsidi bantuan diutamakan untuk petani sawah, palawija, kebun rakyat di bawah 2 hektar perikanan, petani tambak, dan petani yang bergelut di peternakan. Penyaluran pupuk ini dilakukan setiap bulan dari Januari hingga April sudah 30% pupuk yang tersalurkan kepada petani. Namun penyaluran berdasarkan RDKK akan tidak diberlakukan lagi dan tahun depan petani akan diberikan kartu tani yang di dalamnya sudah ada jatah pupuk. Untuk setiap kelompok tani Anda sedang mendengarkan berita utama Seram di FM Sudar Manajemen PT. Cemerlang Abadi Atau CA di Kecamatan Babahrut Menolak menghentikan sementara Semua aktivitas usaha atau kegiatan Di areal perkebunan Sebagaimana perintah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Atau Perkim LH setempat Agus Marhelis, Koordinator Kebun PT. CA, mengatakan tidak benar jika perusahaan perkebunan sawit yang mereka kelola dikatakan tidak memiliki izin lingkungan. Perintah penghentian sementara semua aktivitas juga tidak mungkin dilaksanakan karena menyangkut nasib tenaga kerja yang berjumlah 374 orang, belum termasuk anggota keluarganya. Agus Marhelis mengatakan izin lingkungan atau dokumen evaluasi lingkungan hidup atau DELH untuk lahan seluas 4.847,17 hektar saat ini dalam proses karena berkas persyaratan telah diserahkan kepada Dinas Perkim dan LH Abdiya. Seperti diberitakan, Kepala Dinas Perkim dan LH Kabupaten Abdia meminta manajemen PT CA menghentikan sementara semua aktivitas usaha atau kegiatan di areal perkebunan. Sementara itu Bupati Abdiya, Akmal Ibrahim juga telah meminta kepada Kepala Sarpol PP dan WH mengawasi dan memantau aktivitas di kawasan PTCA. Derlun jembatan sepanjang 24 meter dengan lebar 5 meter penghubung desa Matang Sijuk Timur, Kecamatan Bakhtia Barat dengan Kecamatan Lok Suku, Utara terancam ambruk setelah patah di bagian tengah jembatan. Gesi Matang Sijuk Timur Razali mengatakan, Warga khawatir jembatan tersebut ambruk total karena jalur utama bagi warga di kawasan itu. Pada tahun 2017 jembatan tersebut termasuk salah satu jembatan yang akan dibangun pemerintah Aceh dengan jumlah dana 3,8 miliar rupiah. Disebutkan juga jembatan ini dimanfaatkan warga dari kecamatan Bakhtia Barat juga dari kecamatan lainnya. Jembatan dibangun sekitar tahun 1986 lalu. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR AC Utara Edi Anwar kepada Seram BFF menyebutkan sudah pernah mengusulkan pembangunan jembatan ke pemerintah Aceh pada tahun 2016. Pada tahun 2017, dianggarkan APBA 35 miliar untuk pembangunan jembatan. Namun, ketika dilelang pertama, tidak ada yang memenangkan. Sudahlun, mobil minibus jenis Innova dengan nomor polisi BL-1263JA yang disopiri MK Sim, 27 tahun, warga Gampung Penayan, Kecamatan Nisam, Kota Loksmawe, menabrak mobil dump truck D8680CQ yang disopiri Muklis, warga Gampung Masjid, Kecamatan Pantiraja, Pidicaya. Meski mengalami laka lantas ala laga kambing, namun tidak ada korban jiwa. Kapolres Bidia KBPN di Nugraha Setiawan Siregar SIK mengatakan ihwal peristiwa mobil dump truck melaju dari Medan menuju ke Banda Aceh dan mobil Innova sebaliknya. Di tengah perjalanan atau persisnya di kampung Paru Kede tiba-tiba mobil Innova hilang kendali sehingga lajunya semakin ke kanan badan jalan dan tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Akibat insiden laka lantas tersebut kedua kendaraan mengalami ringsek berat di bagian depan. Hanya saja kedua pemudi beruntung tidak mengalami luka apapun. Kedua barang bukti telah diamankan di pos lantas merdu untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sudah lunt, proyek jembatan menghubungkan Gampung Jemerang dengan pusung kecamatan Kembang Tanjung PD diminta adanya pengawasan serius dari legislatif. Sekretaris Desa Gampung Kasi Jemerang Saiful kepada Wakil Ketua DPRA Dr. Andes Sulaiman Abda MSI saat meninjau proyek berharap pembangunan itu bisa diawasi dan dapat bermanfaat. Masyarakat menginginkan proyek diawasi secara ketat karena anggaran yang cukup besar. Penyelesaiannya juga harus tepat waktu. Ia menambahkan jika proyek jembatan tersebut kurang pengawasan, dikhawatirkan akan mudah amruk saat terjadi gempa, sebab DPD merupakan kawasan yang sering dilanda gempa. Oleh karena itu, kualitas konstruksi sarana penyeberangan tersebut harus diutamakan oleh rekanan. Sementara itu Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda kepada Serambi FM mengatakan jika pembangunan proyek jembatan Jemerang Pusung dikerjakan tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja atau RAB, maka warga bisa melaporkan kepada DPRA, DPRK, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah PD. Dari Nyisrum Serambi Tanjung Permais sekian berita malam medisi Minggu 29 April 2018.